Sa berita brita Zdarlun, berita malam edisi hari ini, Jumat 2 Juni 2017, dibacakan Ardiansyah dan Putra Nasution. Panwasli polisikan Bupati Aceh Singkil. Duan nelayan pdijaya yang terdampar diserahkan ke pihak keluarga. Polres Aceh Tamiang ringkus 4 tersangka narkoba. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Noxamaen. berita dan laporan selengkapnya dari Jusrom Sambi FM. Bupati Aceh Singkil Safriadi dilaporkan Pan Wasli setempat ke polisi Jumat pagi. Pengaduan tersebut merupakan buntut dari belum ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah NPHD oleh bupati sehingga semua anggota Panwasli, Panwascam dan PPL tidak gajian. Dari Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Komisioner Panwasli Aceh Singkil Zainuddin mengatakan pengaduan terhadap Polres Aceh Singkil merupakan langkah terakhir yang dilakukan pihaknya setelah sebelumnya Panwasli telah menggelar unjuk rasa, audiensi serta mengadu ke Komisi 1 DPRK Aceh Singkil. Namun bupati tidak merespon makanya dilaporkan ke Polres. Komisioner Panwasli Aceh Singkil Zainuddin mengatakan pengaduan terhadap Polres Aceh Singkil. Kuasa hukum Panwasli Aceh Singkil Hasnan Manik mengatakan dirinya mendapat kuasa untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Bupati Aceh Singkil Sapriadi lantaran diduga menyengaja tidak menandatangani NPHD sehingga anggaran Panwasli sejak Januari hingga Juni 2017 tidak dapat dicairkan. Sidaralun Pemkap Pidijaya melalui dinas kelautan dan perikanan Jumat Petang menyerahkan dua nelayan kepada keluarganya. Kedua nelayan tersebut masing-masing Hasanuddin, 39 tahun, dan Yogi Prayoga, 23 tahun, yang sebelumnya terdampar di Panga Thailand. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Prosesi penyerahan kedua nelayan berlangsung di Masjid Jami Baitul Abidin, Gampung Masjid Pantirajah. Saat penyerahan, Turo dihadiri dan poslanal Merdu Pelda Joko Saputro, Camat Pantiraja, Nazri SE, serta ratusan warga. Sementara itu dan poslanal Merdu Pelda Joko Saputro mengatakan ini merupakan pemulangan nelayan tercepat yang dilakukan pemerintah. Ya berharap kejadian ini dapat memberikan hikmah besar bagi semuanya. Sebelumnya diberitakan dua nelayan Aceh terdampar di perairan Laut Panga, Thailand setelah bot yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin. Keduanya yaitu Hasanuddin, 39 tahun, Ahkoda, dan Yogi Prayogo, 23 tahun, sebagai ABK. Mereka berdua berasal dari Kecamatan Pantiraja, Pidicaya. Keduanya berangkat melaut dari Pelabuhan Perikanan Lampulau, Banda Aceh pada 9 Mei 2017 dengan menggunakan KM Seruni berkapasitas 6 GT. Sideralun, saat narkoba Polres Aceh Namia mengamankan empat tersangka penyalahgunaan narkoba secara terpisah, Keempat tersangka yaitu MC Fulbahri 57 tahun, M Ashar 36 tahun, Syahril 32 tahun. Ketiganya asal Kecamatan Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian tersangka Nursiman dari Aceh Tamiang M Nasir melaporkan. Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang Iptu Wijaya Yudhistira Putra mengatakan awalnya polisi menangkap tersangka MC Saiful Bahri 57 tahun di rumahnya yang dijadikan tempat transaksi. Penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti 7 paket kecil sabu seberat 0,87 gram dan 1 bungkus ganja kering seberat 1,83 gram. Dari pengakuan tersangka M. Saiful, polisi melakukan pengembangan dan menangkap Azhar yang diduga pemasok narkotika genis ganja. Dari tersangka disita satu plastik hitam berisi daun, serbuk dan biji ganja kering seberat 100 gram. Berselam beberapa hari kemudian polisi menangkap Sahrial dan Nur Siman. Dari kedua tersangka ini berhasil disita satu bungkus plastik biru berisi daun ganja kering seberat 1.100 gram. Kini keempat tersangka ditahan lima polres Aceh Tamiang untuk menjalani proses hukum. Sideralun, empat nelayan yang hilang tiga hari lalu ditemukan selamat di antara Pulau Birahan dengan Sarang Baung, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Jumat sore. Dari Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Sekretari Satgasar Kepulauan Banyak Yudhistira mengatakan keempat tersangka yang ditemukan selamat beserta botnya telah dibawa ke Pulau Balai, Ibu Kota Pulau Banyak. Kempat nelayan yang sempat dikabarkan hilang ditemukan oleh nelayan si Bolga. Yudhistira mengatakan bot yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin ketika badai besar menerjang Rabu malam kemarin, sehingga mereka terombang ambing di laut lepas. Saat kejadian, korban tidak bisa meminta tolong karena alat komunikasi tidak dapat digunakan. Menurut Yudhistira, ditemukannya keempat korban tidak terlebas dari kerjasama saat gasar kepulauan banyak dengan Panglima Laut setempat. keempat Kempanelayan tersebut masing-masing Abdul 45 tahun, Maswan 27 tahun, Zakara 50 tahun, dan Subhan 23 tahun. Kesemuanya warga baru Stapanuli Tengah, Sumatera Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sederalun, puluhan meter tebing sungai di sekitar dermaga kapal penumpang pelabuhan Kuala Langsa telah lama mengalami abrasi. Sementara talut penahan tebing yang dibangun belasan tahun lalu juga sudah amlas ke sungai karena tidak mampu menahan air pasang laut. Dari langsa Zubir melaporkan. Kondisi abrasi semakin hari semakin parah, hingga kini belum ada tindakan apapun yang dilakukan PT Pelindo yang merupakan pihak pengelola atau penanggung jawab pelabuhan Kuala Langsa saat ini. Abrasi ini sudah terjadi selama 6 bulan lalu atau memasuki akhir tahun 2016. Saat ini abrasi tebing sungai terus meluas. Bahkan fondasi musala posa langsa TNI AL telah mulai menampak karena tanah tebing sungai sekitar telah runtuh ke dasar sungai s talut beton tebing. Apabila tidak segera diperbaiki, dihatirkan terutama musola, ini akan kan beserta bangunan posal TNI-AL lainnya. Dan posal langsa, ledda laut Alek Hamid, mengaku masalah abrasi tebing sungai dekat posal langsa, telah mereka laporkan kepada PT. Pelindu Perwakilan di Pelabuhan Kuala Langsa. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan. Cedaralun, Dua penumpang pesawat Batik Air yang dicurigai mengkonsumsi narkoba di toilet diserahkan ke BNN. Polisi menyebut keduanya aktivis yang menyuarakan tentang bahaya narkoba. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Kedua tersangka bernama Andika Prabudi Dwi Baskara, 33 tahun, warga Jakarta Pusat dan Edo Agustia sution 40 tahun, penduduk Jakarta Selatan. Sebelumnya diamankan, Aviasen Sekuriti Bandara Kuala di Serdang, Sumatera Utara, karena dicurigai berada di dalam pesawat dalam kondisi mabuk akibat pengaruh narkoba. Seorang penupang melaporkan kepada pilot jika kedua pelaku mengkonsumsi narkoba di dalam toilet. Insiden ini terjadi selasa lalu saat pesawat Batik Air tengah bersiap lepas landas ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Tuduhan ini sempat dibantah keduanya, namun tak lama kemudian petugas mengamankan sebuah botol berisi cairan diduga narkoba yang ditinggalkan pelaku di toilet pesawat. Keduanya langsung diturunkan dari pesawat dan diserahkan ke Polres Serdang Kapolres Deliserdang, AKBP Robert Da Costa mengatakan kedua pelaku merupakan aktivis persaudaraan korban nafza Indonesia. Keduanya berkilah cairan yang mereka suntikan ke tubuh bukan narkoba, melainkan metadon. Kedua pelaku langsung diserahkan ke BNN untuk diproses. Sideralun, harga cabai merah di PD mulai turun. Sebelumnya di tingkat pedagang eceran harga cabai merah Rp20.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Dari PIDI, Nurni Hayati melaporkan. Rusli seorang pedagang cabai di pasar panti tengah kota Sigli mengatakan turunnya harga cabai merah karena jumlah pasokan cabai yang masuk melimpah. Saat ini banyak petani cabai yang sedang panen sehingga stok di pasar menjadi banyak. Selama ini cabai merah di Pasar Sigli hasil produksi lokal wilayah Pidi, seperti kecamatan gerung, -Gerung Simpang 3, Tangsi, dan Muara 3. Meski harga cabai saat ini berkisar Rp15.000 per kilogram, pedagang dan petani tetap mendapat untung walaupun tipis. Sebelumnya pasaran cabai merah sempat melambung hingga Rp40.000 per kilogram, namun bertahap turun hingga akhirnya merosot ke Rp15.000 per kilogram. Sementara harga sayur mayur lainnya masih stabil kecuali bawang putih yang mencapai Rp45.000 per kilogram. Dari newsroom Transmit Tanjung Permasian, berita malam ini di Jumat 2 Juni 2017. Berita pagi Transmedia bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.transmedia.com follow di Twitter @transmedia. Gadrun Waslam.